Inilah berita pagi edisi hari ini 9 Maret 2021 bersama saya Ardian Syah dan rekan saya Ariga Pratama. Terima kasih rekan Ardi. Kita awali berita pagi ini bersama laporan Zaki Mubarak dari Luksmawi. Syah Daralon dari Luksmawi diberitakan amatan serambi memasuki pukul 10 waktu di Indonesia Barat para pedagang menghentikan aktivitas berjualan di pasar setempat. Selanjutnya mereka melakukan aksi berdelegasi ke kantor Walikota Luxmawe. Puluhan pedagang datang untuk menyampaikan keluhan atas tindakan pihak Disperindag Kop yang diduga melakukan praktek jual beli lapak dan kios. Begitu tiba di halaman kantor Walikota Luxmawe, para pedagang langsung meneriakkan tuntutan agar Disperindag Kop Luxmawe Ramli Mkes segera dicopot. Kehadiran para pedagang itu langsung disambut hangat oleh Sekdako Luksemawi di Adnan. Dalam orasi itu, para pedagang menyampaikan orasi dan didengar langsung oleh Sekdako. Tak lama kemudian, Sekdako langsung meminta perwakilan 4 pria dan dua wanita untuk melakukan pertemuan di lantai tiga kantor Walikota setempat. Bahkan Ketua DPRK Luksmawi, Ismail Manaf, dan Wakil Ketua 1 DPRK Luksmawi, Irwan Yusuf yang juga anggota Komisi B, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, perwakilan pedagang muhtar alias belalang mengatakan tindakan oknum di disperindak kop Luksmawi yang diduga menjual lapak atau kios pasar telah merugikan pedagang dan membuat pedagang kehilangan tempat usaha mereka. Kita lanjut lagi berita pagi Nish Darlun setelah dari Loks Mawai, Kali ini ada berita dari Aceh Besar bersama laporan Hendry Abi. Darlun Oknum PNS berinisial agi 48 tahun asal Aceh Besar bersama dengan wanita bersuami AS 42 tahun asal Sabang ikut menjalani hukuman cambuk bersama 6 pelanggar syariat lainnya. Pelaksanaan hukuman cambuk ini berlangsung di Taman Bustanul Salatin atau Taman Sari Banda Aceh kemarin. Dari pantauan di lokasi pelaksanaan hukuman cambuk dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum menjalani hukuman, masing-masing terpidana termasuk AG terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis oleh tim kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, AG menjadi terpidana terakhir menjalani eksekusi cambuk, sedangkan AS merupakan terpidana ketiga yang menjalani hukuman cambuk. Untuk diketahui sdarlon, oknum PNS berinisial AG 48 tahun asal Aceh Besar dengan wanita bersuami AS 42 tahun asal Sabang, kedapatan berduaan di dalam mobil yang diduga mesum di Jalan Pelabuhan Ulili Banda Aceh Kamis 14 Januari 2021 lalu. Lalu berdasarkan keputusan Kejaksaan Negeri Banda Aceh kemarin dinyatakan bersalah melakukan jarima ektilat tentang hukum jenayat. Menghukum keduanya dengan ukubat ta'azir berupa cambuk sebanyak 20 kali, dikurangi masa tahanan 2 kali cambukan. Keduanya mendapat hukuman cambuk sebanyak 18 kali di muka umum. Syederalun, setelah dari Aceh Besar, kini kita beralih ke informasi dari Biren. Gedung Kantor Bupati Biren atau Gedung Kantor Pusat Pemerintahan Pemkap Biren di kawasan Cotgapu, Kota Juang, kemarin pagi bukan terbakar, tetapi dibakar. Pembakaran duga dilakukan seorang Oknum PNS di salah satu kantor. Informasinya, Oknum PNS tersebut sudah diamankan tim Pores Biren. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapeda Biren Muslim MSI kepada tim Serambi, menyangkut dugaan penyebab terjadinya kebakaran di lantai 3 bagian dari kantor Bapeda Biren. Muslim mengatakan, setelah kejadian tim Pores Biren mengamankan CCTV dari salah satu tempat, kemudian mengamati dan juga menyelidikinya, Tim mempelajari e-CCTV terkait kasus hilangnya sejumlah barang di Bapeda Biren dan juga rekaman kejadian kebakaran. Ia mengatakan, perangkat perekam CCTV memang sudah terbakar, tapi rekamannya tersimpan dan itu diambil tim Polres Biren. Usaha tim Pores Biren menyelidiki kasus tersebut membuahkan hasil. Gedung kantor Bupati Biren bukan terbakar tetapi dibakar. Pelakunya seorang oknum PNS dari salah satu kantor dan sudah ditangkap muslim menjelaskan kantor bupati pada bagian barat bagian dari Bapeda Biren dibakar Mungkin untuk menutupi kasus pencurian di Bapeda Biren itu Atau ada tujuannya Namun, ia belum dapat memastikan identitas pelaku Karena sudah diamankan ke Pores Biren untuk dimintai keterangan Darlun dari Biren kita beralih ke Singkil Darlun, tidak ada lagi masalah antara nelayan Gosong Telaga Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan nelayan asal Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sibolga Sumatera Utara yang terjadi di lapangan. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Perikanan Singkil Saiful Umar kemarin. Untuk diketahui, Desember lalu nelayan Gosong Telaga menangkap bot asal Tapanuli Tengah dan Sibolga lantaran dinilai melanggar hukum adat, kemudian mereka dijatuhi sanksi adat. Sanksi adat ini rupanya berbuntut panjang dengan ditahannya mobil pengangkut ikan asal Singkil tujuan Sibolga di wilayah Tapanuli Tengah. Pemkap Singkil segera mengambil sikap dengan menggelar pertemuan bersama Panglima Laut agar perselisihan tidak berkepanjangan. Hasil kesepakatan akan menjadi bahan pertemuan antara Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah dan Sibolga. Hanya saja pertemuan tersebut belum berlangsung lantaran masih menyesuaikan agenda kepala daerah masing-masing. Menurut Saidul Umar, pertemuan di Carwalan pemerintah Aceh serta melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lantaran salah satu permasalahan yang dibahas terkait tapal batas laut antara Aceh dan Sumut. Ia mengatakan karena ada saling klaim perbatasan sehingga pihaknya meminta difasilitasi provinsi dan dihadiri KKP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadara Lun, untuk informasi nasional, ada kabar seputar terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara. Syadara Lun, mantan pelaksana Tugas Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial, Adi Wahyono, mengungkapkan ada uang dari V Pendor Bantuan Sosial atau Bansos. Diberikan kepada pengacara Hotman Sitompul. Ia mengatakan waktu itu diminta Menteri langsung di ruangannya. Dalam sidang tersebut, Adi hadir sebagai saksi untuk dua terdakwa penyuap mantan Menteri Sosial Juliari, Peter Batubara, yakni Harifan Sidaduke dan Ardian Iskandar. Menurut Adi, uang tersebut berasal dari pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Berdasarkan keterangan Adi, V pengacara untuk Hotman diberikan terkait sebuah kasus di Kemensos. Adapun Hari dan Ardian merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di tahun 2020. Sementara itu, Matt Hughes dan Adi serta Juliari Batubara menjadi tersangka dalam kasus yang sama. Dalam kasus ini, Hari didakwa memberi suap sebesar 1,28 miliar, sedangkan Ardian didakwa memberi uang sejumlah 1,95 miliar. Menurut JPU, uang tersebut diberikan terkait penunjukan kedua terdakwa sebagai penyedia bansos COVID-19 pada kemensos tahun 2020 Sedarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional atau mancanegara Info pagi dari Giunea Ekuatorial, Kota Bata merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini Darlon, total 4 ledakan tidak disengaja yang mengguncang kem militer di Guinea Equatorial pada minggu 7 Maret 2021, menewaskan sedikitnya 20 orang dan membuat 600 lainnya luka-luka. Video yang ditayangkan TVG menunjukkan gedung terbakar dan rata dengan tanah dalam radius yang luas di sekeliling kem Nekoatom, ibu kota perekonomian bata. Kepulauan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Anak-anak dan orang dewasa terlihat diselamatkan dari puing reruntuhan dan di rumah sakit bata, pasien yang terluka terbaring di lantai menunggu perawatan. Kementerian Kesehatan dalam tweetnya mengingatkan masih banyak warga yang bisa jadi tertimpa reruntuhan. Presiden Teodoro Obiang Guema mengatakan insiden ini terjadi setelah petani membiarkan api berkobar di luar kendali yang kemudian menyambar bahan peledak yang tidak disimpan dengan baik di kem militer. Kota Bata menjadi korban kecelakaan akibat kelalaian unit yang bertugas menyimpan bahan peledak, dinamit, dan amunisi di kem militer Nkoa Ntoma, kata Obiang Guema dikutip dari kantor berita IP. Kementerian Pertahanan menyebutkan korban tewas sedikitnya 20 orang dengan sekitar 600 orang terluka. Obiang Guema pun memohon bantuan internasional untuk mengatasi bencana ini karena Guinea Ekuatorial dilanda krisis ekonomi akibat anjloknya harga bensin dan pandemi COVID-19. Sudarlun, Bata adalah kota terbesar di negara Afrika Tengah yang kaya minyak dan gas. Sekitar 800.000 dari 1,4 juta populasi Guinea Ekuatorial berada dalam kemiskinan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian informasi pagi edisi hari ini Selasa 9 Maret 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga dapat Anda ikuti kembali esok pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs internet www.serambifm.com, polo juga Twitter dan Instagram kami at Serambi FM. Sudarlun, wassalam.